Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linah tadia lawla an hadana Allah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus jazakumullahu khairan jazak. makasih banyak buat <coughs> Semua teman-teman yang udah setia meramaikan rumah Allah Subhanahu Wa Taala dalam taklim rutin setiap Rabu dan makasih juga buat yang udah menjawab kuis di IG Pemuda Hijrah. Ini luar biasa ya responnya menyemangati teman-teman semuanya di pemuda hijrah terutama dan khususnya buat tim kucing Ngahuleng Ngahulengnya seminggu Alhamdulillah hasilnya eh, ada korbannya juga gitu Korbannya adalah Om Joni Eh Om? Om atau A? Ah. Om Joni dan responnya di komen juga luar biasa Ini juga kita apresiasi Makasih banget buat semuanya Walaupun ada yang lucu-lucu juga nih jawabannya Ada yang sial bagi-bagi Terus ada yang dosa karma petaka Ini ada yang lucu nih, dosa gugur tenang dikubur, Cie. <laughs> ada juga ya judul kayak gitu ya, kayak judul lagu dangdut. Nah ini ada juga yang quote nih, bukan judul ya, kayak kata-kata bijak, wanita mengalihkan imanku. Ini ada yang kurang nyambung sebetulnya ini. Semua akan indah pada waktunya. Ada yang lucu. Naonnya judul nak. Siulan membawa azab. Wah, ini kayak judul sinetron kiamat ya. Yang apa... Uh, Azab, tukang, apa gitu kan ya? Suka-suka gitu. Racun dunia. Ini judul dangdut lagi nih. Kayak yang racun. Nah, semua ini luar biasa. <coughs> Siulan siluman membawa sial. Ada yang sindiran. Kamu mengalihkan akhiratku. <laughs> Kamu mengalihkan akhiratku. Ya gitu deh. Ini semuanya ekspresi teman-teman. Yang nanti insya Allah akan dibacain. Uh, siapa yang bakalan dapat hadiah. Dan itu bukan berarti yang lain. Yang belum dapat hadiah. Gak keren. Cuman ini mah selera teman-teman yang apa. Yang milih. Jangan-jangan dia milihnya ngeliat dikepoin dulu Instagramnya kali ya. Jadi bukan ngelihat komennya. Tapi ngepoin Instagramnya. Yang... ...memberi harapan dipilih. <laughs> ya, makasih banget buat semuanya. Mudah-mudahan respon teman-teman... ...membuat uh, semangat dakwah... ...bagi pemuda hijrah... ...dan kita semuanya semakin tinggi... ...sehingga insyaallah ...semua masjid di Bandung... ...dan di Indonesia bisa diramaikan... ...oleh anak-anak muda. Malam ini kita bahas tentang... <coughs> ...yang mana tadi, yang racun... Kita bahas tentang efek dosa terhadap kehidupan kita. Efek dosa terhadap kehidupan kita. Sebelum kita bahas itu, silakan teman-teman buka Al-Qur'an. Kita akan baca surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura itu <coughs> surat Asy-Syura, surat 42 ayat 30. Kita tilawah dulu. Surat Asyurah Surat 42 ayat 30 Sudah? Surat Asyurah Surat 42 ayat 30 Surat 42 ayat 30 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Wa maa اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويغفر عن كثير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 Ini adalah surat Ash-Shuroh ayat 30 dan 31. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahuwataala di ayat 30 Allah berfirman: Wa ma asabakum mim musibatin, fa bima kasabat aidikum. Tidaklah kalian ditimpa dengan satu musibah kecuali itu karena dosa kalian sendiri. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada satupun musibah di muka bumi ini. Baik yang menimpa seseorang Atau menimpa suatu kaum Kecuali penyebabnya adalah dosa Gak ada satupun Musibah Baik yang besar Bahkan yang paling kecil sekalipun Terjadi atau menimpa seseorang Dan suatu kaum Kecuali penyebabnya adalah dosa Sampai para ulama bilang Kalau misalnya <tuh> Saya Kata ulama Melihat dosa saya itu pada diri Istri saya Kecuali gak punya istri ya <tuh> Ngelihatnya kepada Jangan istri orang Bahaya Saya melihat dosa pada diri istri saya Contohnya gimana Kalau misalnya ada kejadian Atau Istrinya ngambek, Ada percekcokan rumah tangga maka mereka akan mengatakan bahwa penyebab dari percekcokan itu adalah dosa. Bisa dosa suami, bisa dosa istri, bisa dosa kedua-duanya, yang pasti dosa aja tuh. Sehingga ketika ada masalah dengan pasangan, ulama yang ahli hikmah akan banyak bertaubat dan beristighfar karena tidak terjadi suatu ketidaknyamanan kecuali penyebabnya adalah do dosa. Jadi kalau misalnya Ngerasa ada masalah dengan orang yang kita cintai, itu pasti penyebabnya dosa istighfar. Terus ulama juga bilang, saya kadang melihat dosa itu ada pada diri anak saya. Gimana ceritanya? Setiap kali anaknya merasa tidak mau mendengar nasihat orang tuanya, pasti orang tuanya akan mengatakan ini mungkin karena dosa saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak mungkin seorang anak itu jadi keras kepala kecuali karena dosa. Bisa dosa anak, bisa dosa orang tua, bisa dosa dua-duanya. Terus mereka juga bilang, saya melihat dosa saya pada rumah saya. Jadi bagi mereka kalau atap rumah bocor, itu penyebabnya dosa. Sampai segitunya teman-teman. Atap rumah bocor, astagfirullahaladzim. Lampu mati, astagfirullahaladzim. Air gak keluar, astagfirullahaladzim. Banyak tikus. Astaghfirullahalazim. Pokoknya semua masalah yang kita alamin, sekecil apapun, kalau buat cewek mungkin pas lagi pakai jilbab gitu, terus ketusuk, jarum pentul, dikit kegores bawah sini, wah astaghfirullahalazim. Jangan-jangan saya terlalu banyak, ya, editan. Jangan-jangan <guluh> saya kebanyakan editan, akhirnya Allah kasih tanda, ini tanda ngedit. Misalnya ya, tapi kalau ngeditnya buat suami, teteh-teteh, itu hukumnya sunnah muakkadah. Sangat dianjur, dianjurkan. Jadi sebelum suami pulang tuh ngedit dulu. Sensor, wah ada jerawat, pakain apa? Salon pas gitu. <gih> Jadi pas suami nanya, "Kenapa itu, Mah? Bekas jihad?" Wis. Jihadnya adalah masak atau apalah. Kalau ngedit buat suami itu berpahala. Kadang-kadang pakai jilbab kan ya, terus kena pentul. Astagfirullahaladzim ini ada dosa nih. Sampai jerawat, astagfirullahaladzim ini pasti karena dosa nih. Bukan karena kangen ya, tapi karena do dosa. Ada jerawat satu, dosa satu. Dan ulama juga bilang, saya melihat dosa saya itu pada hewan ternak. Jadi kalau mereka lagi merah susu hewan ternaknya, mereka akan memperhatikan, kalau air susunya lebih sedikit dari yang biasanya, pasti penyebabnya karena dosa karena para ulama itu sadar betul dosa sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita ngefek banget tuh sedikit kita bikin dosa pasti akan terjadi dalam kehidupan kita sesuatu yang tidak nyaman wa ma asabakum mim terus fa bima kasabat aydikum pasti karena dosa-dosa terus ada juga ulama yang bilang kalau saya melihat hasil panen di kebun saya berkurang atau buah-buahan di kebunnya itu ada yang busuk itu pasti penyebabnya karena dosa. Kayak gitu coba. Jadi kalau pas mereka ke kebun ngelihat buah, misalnya dia nanam anggur atau nanam apel atau kalau di kita mah jambu e, apa kelapa sampai pisang mungkin yang gampang lah ya di kebun ada pisang tuh. Kok pisangnya enggak apa enggak bagus. Panen tahun ini banyak yang misalnya dimakan ulat atau kalau mangga asam rasanya atau apapun lah mereka akan melihat itu sebagai Wujud yang nyata dari dosa-dosa mereka Astagfirullahaladzim tahun ini banyak banget uh, Yang apa buah yang busuk Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi hitung aja tuh Buah-buahan yang ada di kebun berapa yang tidak bagus Berarti menunjukkan kurang lebih Seperti itulah dosa pemilik kebun tersebut Ini untuk muhasabah kita sendiri Ternyata dosa itu Ngaruh dalam kehidupan kita Makanya Suatu hari ya uh, Rasulullah lagi Makan bareng dengan Abu Bakar As Siddiq. Hmm. Rasulullah itu kalau lagi e, sehari-hari itu kalau lagi turun wahyu, tiba-tiba Nabi jadi kayak orang yang ngelamun. Kalau lagi turun wahyu, tiba-tiba beliau diam aja sendiri. Yang lain pada rame makan, seru-seruan, ngobrol. Nabi diam aja dan tegang gitu. Diemnya itu kayak orang ketakutan, kayak orang lagi serius banget. Dan sahabat tahu kalau Nabi udah kayak gitu nih, kayaknya lagi turun wahyu nih. Sehingga pas sudah selesai itu nanya, ya Rasulullah turun wahyu apa kepadamu? Nabi membacakan ayat. Kayak Nabi lagi bareng dengan Aisyah, di puncak musim dingin, Nabi turun wahyu, akhirnya Nabi buka baju. Bayangin, di puncak musim dingin, Nabi tidak pakai baju. Dan udah tidak pakai baju, bukannya kedinginan, malah keringetan. tuh. Saking beratnya, wahyu ketika itu, turun Nabi sampai keringetan, perlahan tidak pakai baju. Di puncak musim dingin. Di Arab itu, kalau udah puncak musim dingin, bisa 6 derajat atau kurang dari itu. Dingin banget. Kemarin aja pas saya umroh, bulan Januari yang udah nggak terlalu dingin itu sampai sembilan. Kalau di Lembang rata-rata sembilan -rata belas ini sembilan derajat. Jadi dingin banget. Dan itu udah pakai jaket jaket yang biasa kita pakai di Bandung nggak ngaruh. Harus double atau ditambah lagi gitu ber, berlapis-lapis. Nabi nggak pakai baju keringetan ketika turun wahyu. Nah suatu hari Nabi lagi duduk makan dengan Abu Bakar. Terus tiba-tiba turun ayat. Famii yang melihat zarah yang baik, yang melihat zarah yang buruk. Surat apa itu Teh? Surat gempa, zal za, zal -zala. Siapa yang berbuat kebaikan, misalnya zarah sekecil zarah, dia akan melihat. Efek dari kebaikan itu. Dan siapa yang membuat kejahatan sekecil zarah, dia juga bakal melihat efek dari dosa-dosa itu. Lalu setelah wahyu turun, Nabi ngebacain ayat ini kepada sahabat. Abu Bakar lagi makan tuh. Tiba-tiba Abu Bakar berhenti makan, wajahnya pucat. Hmm. Terus Abu Bakar bertanya, Ya Rasulullah, kalau kita buat dosa sekecil apapun, kita akan melihatnya langsung. Kata Nabi, Ya wahai Abu Bakar, Bagaimana ngelihatnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, setiap kali kamu mendapatkan keburukan dalam hidupmu, itu adalah wujud dari dosa-dosa. Setiap kali kita ngalamin hari yang buruk, kejadian yang buruk, musibah yang tidak baik, maka itu pasti wujud dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kenapa? Karena Allah ingin mengampuni dosa hamba-hambanya dengan cara memberi musibah. Jadi Allah kalau pengen ngampunin dosa kita tuh ada tiga cara. Satu kita istighfar sendiri, Allah ampuni. Dua dengan amal solih kita sholat setiap langkah kita itu ngampunin dosa. Setiap tetes air wudhu ngampunin dosa. Kemudian setiap tasbih dan tahmid itu ngampunin dosa dengan amal solih. Dan yang ketiga kalau kurang istighfar, amal solihnya juga sedikit, maka Allah akan mengampuni dosa kita dengan cara mengirimkan musibah. Itulah sebabnya kenapa kita harus banyak istighfar. Sehingga para ulama mengatakan al-istighfar amanu, ha, amanu ahlil ardi. Istighfar itu jaminan atau garansi atau asuransi buat ahlul ardi, buat penghuni bumi. Siapa yang banyak istighfar maka dijamin oleh Allah akan terhindar dari banyak masalah. Soalnya tidak muncul masalah kecuali karena do, dosa. Bayangin ulama' atap rumahnya bocor aja ni dosa ni penyebabnya astagfirullahalazim astagfirullahalazim Sayyidina Ubaqar ketika bertanya ya Rasulullah apakah kita akan melihat dosa-dosa itu langsung kata Nabi ya bagaimana ya Rasulullah setiap kali kamu mengalami sesuatu yang tidak nyaman pasti penyebabnya adalah do dosa Apapun sekecil apapun teman-teman kesandung di jalan astagfirullahalazim motor mogok Astaghfirullahalazim. Jalan kejedok, astaghfirullahalazim. Apapun mulai dari kehidupan sehari ha, hari, hari Tidak nyaman dengan seseorang ke orang marah-marah ke saya aja hari ini, semuanya pada bete nih. Astaghfirullahalazim. Sampai seandainya kita bisa lebih peka, hewan itu bisa jadi cermin buat kita. Kita nih dosa apa enggak? Orang kalau benar-benar soleh Saking solehnya itu hewan-hewan yang baik Yang diciptakan oleh Allah Karena rahmatnya Dia akan datang kepada orang soleh Kayak merpati itu datang tuh Makanya kalau pengen ngukur diri kita Banyak dosa apa enggak Coba berdiri di tempat yang banyak merpati Merpatinya pergi apa datang Gosa merpati ya Yang di atas saja pergi ya Kita datang Eh bubar bubar bubar gitu ya. Ngeliat wajahnya nih serem gitu ya Apalagi merpa, merpati, merpati pas melihat kita, wah ini ada tanda-tanda, ini saya mau disembeli, eh udah aja pergi. Orang kalau dia sholih, merpati aja datang kepada dia. Siapa orang yang lagi sholat terus didatengin merpati? Abdullah bin Zubair, begitu Abdullah sholat, Allahu Akbar. Merpati langsung lihat, eh Abdullah, eh, ya datang ya datang, pada ngumpul. Merpati ngumpul, nge ngetarin Abdul, <coughs> Abdullah. Langsung naik ke atas kepala Abdullah. Jadi merpati sama Abdullah itu kayak bayi kepada ibunya, manja gitu. Naik ke atas kepala, naik ke atas pundak, Abdullah sholat aja terus. Pas Abdullah udah selesai sholat, baru mereka pada cari makan lagi. Nemenin Abdullah sholat, bayangin. Pernah gak kita sholat ditemenin merpati? Belum pernah kan? Sholat ditemenin istri? <tuh> sholat ditemenin istri itu keren banget loh. Allahu akbar. Biasanya kan di belakang mah makmum ya. Yang makmum biasa lah. E, kalau laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Ini makmum di belakang kekasih. c. <laughs> gak boleh ya. Gak boleh sampai sholatnya gak khu. Saya cuma agak-agak penasaran. cuman saya belum sempat nanya ke ustad. Coba nanti nanya ke ustad ya. Karena saya ilmu fikirnya lemah. Boleh gak sih kita sholat sama istri terus gandengan gitu. Ini penasaran saya ya, ini kenakalan saya aja nih, dan jangan diambil sebagai fatwa. Saya juga masih bertanya, boleh nggak sih kayak gitu, kayak sholat sunnah saya, e, bukan sesekali, sering ama saya, eh sholat sunnah bareng yuk, gitu ya, di rumah, ayo kayak e, sholat duha, ya tahajud mas saya nggak pede ngomongnya, eh sholat duha aja deh, sholat duha bareng atau kopliah gitu, pas sudah berdiri, wah jauh-jauh tayang, sini atau dekat lagi, udah dekat lagi, kurang, dekat lagi, terus aja gitu ya. Dah, udah deket, dah seng senggol senggolan gitu, mau takbir, gini dulu deh, cee, takbir, boleh nggak kayak gitu? Tahu kan yang Ustadnya, itu. <gifat> saya bilang saya mah Ustad tapi nggak ahli fikih. Nanti sampai kita tahu jawabannya, boleh nggak kita sholat kayak gitu? Cuman kata istri saya, Nabi mah kayaknya orang yang paling romantis, tapi nggak gitu gitu ama tuh sama istrinya. Padahal Nabi itu udah paling roman, romantis. Tapi gak gitu-gitu amat. Saya bilang bukan gak gitu-gitu amat. Kita aja mungkin yang kurang baca hadis. Siapa tahu ada hadisnya. Cari dulu atau nyari lama tuh. Gak ketemu sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman ada hadis itu tolong share ke saya. Biar bisa langsung diamalkan. Itu nyunah. <laughs> itu Abdullah bin Zubair ya. Salat ditemenin sama merpa Merpati. Itu bisa pertanda tuh. Ada sahabat juga yang ketemu singa, singanya pergi. Tidak mau ganggu dia. Namanya Abdullah bin Abbas. Lagi mau sholat asar, singa masuk ke negeri di daerah Basrah. Orang-orang pada masuk ke rumah. Kata Abdullah, Ya Yuhannas, Ya Ahla Basrah, Halummu, Halummu, uh, Al-Asr, al Al-Asr, kata Abdullah. Ayo-ayo keluar-keluar kita sholat asar, kata Abdullah. teh. Orang-orang tidak ada yang mau keluar. Terus Abdullah nyamperin rumah-rumah mereka. Mereka bilang, ya Abdullah kami gak berani keluar soalnya di luar itu tadi ada singa. Abdullah tanya, mana singanya? Itu di ujung jalan, dicari sama Abdullah singa. teh. Pas ketemu singa, bukan selfie bareng, singa selfie boleh. Ketemu singa, dia bilang gini, Assalamualaikum. Gitu. Benar, memberi salam kepada sesama makhluk kan? Singanya gini aja. Kan gak bisa jawab. Waalaikumsalam. Kan bahaya tuh kalau dijawab. Wah jadi-jadian ini eh. Ya singa. Ya asad kalau bahasa Arab. teh. Singa, saya Abdullah. Saya adalah sepupu Rasulullah SAW. Kenal sama Rasulullah. Kalau kamu adalah hamba Allah yang takut kepada Allah, pergilah jangan menghalangi kami dari beribadah kepada Allah. Akhirnya singa itu singa, singa Singanya agak melambai gitu ya. Eh Pergi tuh singa. Bayangin Abdullah ketemu singa. tuh singa jantan yang. Gak pakai wak doyok juga udah. Jadi kalau teman-teman gak gini. Dipertanyakan nih. Jantan apa? Masya Allah ini ada. Wah janggutnya ya. Masya Allah. Saya sebetulnya ada. Cuman. Masih lemah iman saya. Jadi saya tetap mengakui bahwa. Lih ya janggut itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ada mazahib tentang kewajibannya apakah keharaman mencukurnya Allah Alam. Yang jelas respect banget nih buat orang yang janggutan. Dan respect juga buat orang yang fan ya kumisnya. Yes. Dan respect juga buat yang pengen janggutan tapi belum ditakdirkan berjanggut. Udah segala macam pakai apa kemiri terus wadoyok. Udah habis tiga botol ya tumbuh tiga helai <laughs> mana <laughs> mangga kesini deh kan bagian model wak doyok artinya singa jantan aja pergi ketemu dengan abdullah bin abbas dan itu kisahnya kisah nyata sahih riwayatnya sehingga kemudian setelah singanya pergi abdullah mendatangi orang-orang eh hey, yuk kita sholat asar singanya udah pergi baru pada sholat asar bayangin jadi kalau yang senang uh, touring atau yang senang hiking, yang senang main di hutan banyak-banyak istighfar sampai di sana nanti bisa ketahuan kita ini orang yang soleh atau enggak tapi jangan cari-cari harimau ya. saya mau uji nih, saya ini dosanya banyak apa enggak pergi aja ke kebun durian karena kebun durian di Aceh itu kalau di kampung saya, setiap kebun durian itu pasti ada kalau orang Aceh nyebutnya nenek Orang Aceh nggak berani menyebut Harimau dengan nama aslinya, kita nyebutnya dengan nama IG-nya. Nama aslinya kan Harimau, akunnya tuh Nenek. Jadi kalau di hutan manggil Harimau itu bakalan dimakan, kata orang Aceh cenah. Sehingga kalau lagi makan durian, nginep di, di apa di hutan tuh kita bilang e, jangan besok pagi jangan langsung ngambilnya duriannya, biar sama Nenek dulu. Nah begitu malam udah jatuh buah durian kita nggak akan turun nunggu aja dulu di kayak istilahnya tuh kayak di apa e, tempat gitu ada rumah kecil nungguin di situ suka ada suara-suara ada yang merisak merisak buah durian pas pagi dilihat banyak langkah harimau terus udah dimakan sama harimau jadi kita makan sisanya harimau kasih jatan ya nenek ini ngapain jadi ngomongin itu tuh ya? oh ya tadi dosa bayangin kalau ada ibnu abbas ya kalau ada Ibnu Abbas tuh. Begitu jatuh buah durian, keluar. Nenek datang, wah Ibnu Abbas gak jadi ah. Hehehe, keluar. Kalau kita, wah nih durian plus daging segar. ya nah, Ini kenapa? Karena kita banyak do dosa. Paling gampang mengukur dosa kita, lihat pada anak bayi. Anak bayi itu kan gak punya dosa tuh. Kalau anak bayi digendong sama kita gak mau, banyak-banyak istighfar deh. Ini wajah serem gini. Ingat gak kisah Fir'aun gendong Musa? Kan Asyah gendongin Musa tiap hari. Suatu malam, Asyah bilang ke Fir'aun. On, eh. <tuh> Apa, suamiku gitu ya. Fir, Fir. Bukan Firman ya, Fir'aun. Fir, ini fir, anak digendong atau sekali-kali? Ah, enggak ah. Dia bukan anak saya. Bentar lagi juga bakalan saya sembelih, kata Fir'aun. Jangan. Coba kamu lihat ini anak lucu banget loh. Siapa tahu kalau kamu lihat ini bisa hilang stres kan. Firaun stres banget tuh dibisikin terus sama si Haman. Akhirnya, lu udah bawah sini. Tadi Musa ketawa-ketawa tuh sama <tuh> Asia. Hai gitu anak kecil ya baik Begitu digendong sama Firaun, Musa langsung gini. Mukanya tuh langsung serem. Kata Firaun, eh Asia ini kenapa ini anak kok pas saya gendong jadi marah gitu wajahnya tuh jadi serem gitu. Terus keruh kerung aja muka Musa gitu kata Asia, oh mungkin dia belum kenal, coba kamu dekap lagi pas didekap, Musa langsung ngambil janggutnya Fir'aun, kan janggut Fir'aun itu panjang model dibentuk kan, diambil janggutnya dicabut sama Musa, kecabut loh janggutnya Fir'aun, itu Musa bayi gimana Musa <laughs> Musa masih us umur kurang dari satu tahun bisa mencabut janggutnya Fir Fir'aun jadi wajar, Musa nyolek orang mati, eh jangan gitu dong eh mati <laughs> kalau dikituin dong. Jadi yang MMA segala macam fighting ultimate dan segala macam itu mah dengan musa naik musa ke atas sering apa? Eh selesai aja. Ya, sholat nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Kita bahas tentang masalah dosa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wama aso baqum mimusi batim fabi magasabat aidikum. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidaklah kalian ditimpa dengan satu musibah kecuali karena perbuatan dosa dari tangan kalian sendiri. Seperti yang tadi kita dengar bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Bakar As Siddiq, bahwa dosa itu akan langsung terlihat kalau bagi orang mukmin di dalam kehidupan di dunia, di dunia. Dan itu adalah salah satu cara lembutnya Allah untuk menghapus dan menghindarkan kita dari balasan akhirat. Jadi kalau kita nanya, kenapa Allah ngebalas orang mukmin di dunia? Kenapa orang kafir atau orang yang tidak beriman yang lebih banyak dosanya, yang syirik kepada Allah, kok kayaknya hidupnya lebih mudah. Udah kejawab kemarin ya, why? Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin membalas mereka nanti di akhirat. Karena balasan akhirat itu, syadidul aqab, lebih berat daripada balasan dunia. Sedangkan orang mukmin, Allah selesaikan urusannya di dunia, supaya nanti di akhirat udah gak ada lagi sangkut paut dengan dosa, kecuali dosanya terlalu banyak. Atau dia wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah Sehingga tidak sempat dikifarat dosanya dengan musibah-musibah Bahkan sakaratul maut itu adalah kifarat dosa teman-teman bagi orang mukmin. Sehingga kalau kita melihat orang mukmin sakaratul mautnya susah Kita mengatakan mudah-mudahan itu adalah kesusahan terakhir baginya Setelah itu jadi mudah kalau orang mukmin, sakaratul mautnya mudah Kita bilang itu adalah Kemudahan pertama bagi dia Setelah itu akan mudah-mudah terus Sedangkan orang yang tidak beriman Kalau dia sakaratul mautnya susah Itu adalah kesusahan pertamanya Dia setelah itu Dia akan lebih susah lagi di akhirat Kalau orang tidak beriman Sakaratul mautnya mudah Maka kita mengatakan itu adalah kemudahan terakhirnya Di dunia karena sesudah itu Dia akan su susah Jadi tetap tidak boleh kita suuzon kepada orang lain terutama kepada mukmin sehingga materi apapun yang kita dengar dalam ceramah itu harus kita jadikan sebagai muhasabah diri kita. Jadi cermin ya, bukan jadi kaca pembesar. Sehingga kalau misalnya kita yang dapat musibah, kita bilang ini karena dosa. Tapi kalau orang lain yang dapat musibah, enggak boleh bilang gitu. Bisa jadi Allah sayang banget nama dia sehingga Allah kasih musibah seperti Allah memberikan musibah kepada Nabi Ayub. Jadi ilmu itu dipakai untuk menilai diri sendiri bukan menilai orang lain. Kalau kita yang kena musibah kita bilang astaghfirullahaladzim pasti ini penyebabnya dosa. Tapi kalau orang lain yang kena musibah innalillah mudah-mudahan dia mendapatkan yang lebih baik setelah ini. Karena Allah juga sayang sekali kepada Nabi Ayub tapi dikasih yang lebih berat dari itu. Apakah Nabi Ayub banyak dosa? Tidak. Nabiullah. kalaupun ada kesalahan tapi bukan ahli dosa. Bukan yang berbuat maksiat Hanya kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja Manusiawi Karena Nabi juga adalah manusia manusia. Tapi tidak berbuat dosa Hanya kesalahan, beda dosa sama kesalahan Kalau dosa itu maksiat Kalau kesalahan itu kadang gak sengaja Kadang lupa dan segala macam Walaupun gak, gak lupa gak, Mungkin gak ada dosa kecil Tetap aja manusia itu ada catatan dosanya Minimal dosanya Dia belum pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Itulah dosanya Intinya kalau ke orang lain, kita ngelihatnya, oh dia kayaknya masuk golongan orang-orang yang Allah sayang karena Allah kalau sayang kepada seorang hamba Allah menguji dia supaya Allah mendengar lebih banyak doa-doa dari dia, Allah senang dengan doa hambanya tapi kalau kita yang diuji jangan kepedean ya, Duh Allah kayaknya sayang banget sama saya, kenapa? diuji aja ya. Allah ngegodain saya melulu nih dengan ngasih ujian segala macam, enggak tapi kita katakan astagfirullahaladzim Sepertinya dosa saya banyak Apapun dan setiap hari Kita pas kan suka ada aja tuh Hal-hal yang gak nyaman Kadang di jalan tiba-tiba ada Masalah dikit atau kesenggol sama Orang lain atau minimal kaget aja Itu penyebabnya karena Dosa makanya ulama tadi mengatakan Saya melihat dosa saya pada Diri pasangan saya Melihat dosa saya pada diri anak saya Melihat dosa pada diri Hewan ternak saya Pada kebun-kebun saya Pada rumah saya Pada pekerjaan saya Jadi kalau kita ngerasa Bahwa ada masalah dalam pekerjaan kita Astaghfirullahalazim Kalau ngerasa ada masalah dalam hubungan kita Astaghfirullahalazim Bahkan kalau kita ngerasa Ada tidak nyaman di hati kita Astaghfirullahalazim Tidaklah seseorang hatinya mudah tersinggung Hatinya itu suka dengki sama orang lain Gak bisa khusyuk dalam sholat Keganggu aja Galaunya lama Astaghfirullahalazim, karena tidak mungkin suatu yang tidak nyaman itu muncul kecuali bima kasabat aidiqum sebabnya karena dosa. Lalu Allah berfirman lagi, wa yaafu angkasir dan Allah memaafkan yang banyak. Apa maksudnya, teman-teman? Kalau Allah mau membalas setiap dosa kita itu dengan satu musibah, kayaknya kita nggak punya kesempatan untuk bahagia dalam hidup. Musibah aja terus karena dosa kita itu terlalu banyak. Mata kita dosa, lisan kita dosa, telinga kita dosa. Belum lagi yang dihitung itu yang batin ya. Ini ngitung yang zahir-zahir aja udah banyak nih. Apalagi ngitung yang ba yang batin. Batin itu dosa apa? Dosa hati. Ngerasa yang enggak nyaman, dengki, iri, cemburu segala macem. Itu udah do dosa. Pikiran, mikirin yang jelek-jelek tentang orang lain udah dosa. Jadi kalau kita mau dibalas setiap dosa dengan satu musibah Hidup kita itu adalah pergantian antara satu musibah dengan musibah yang lain. Makanya Allah berfirman, wa ya afu ang Sebagian besar dosa kita itu nggak dibalas sama Allah sebetulnya. Jadi jangan suzon su dulu sama Allah. Sebagian besar dosa kita itu kita itu nggak dibalas sama Allah. Allah biarin aja dulu, supaya kita punya kesempatan bertobat. Bayangin kalau kita dosa misalnya sebutlah kayak eh, dosa mata. Setiap hari Mata kita berdosa. Baik kita sengaja atau enggak sengaja kemudian jadi sengaja. Ya, awalnya enggak sengaja, sengaja. Alhamdulillah enggak sengaja, gitu kan? Karena kata orang enggak sengaja itu rezeki. Ris Cuma saya enggak tahu ini persepsinya seperti apa, harus lebih utuh. Enggak usah kita sengaja nih. Kita keluar dari masjid, terus kita jalan sebentar ke sebelah, itu udah dosa mata kan? Enggak usah ketemu orang. Moalnya udah tutup juga masih bisa dosa mata. Banyak foto-foto poster segala macam. Nonton TV, buka handphone. Di jalan kita apa? Naik motor. Di depan kita juga ada yang naik motor boncengan segala macam. Enggak sengaja. Masa kita mau ngelihat ke bawah terus nyetirnya? Kenapa itu lihat ke belakang? Dosa. Susah kan? Artinya dosa kita tuh banyak banget seandainya Allah mau membalas per dosa itu satu musibah. Bayangin kayak kayak fister itu sekali ngelihat langsung di apa kotoran berarti sampai ke rumah kita bakalan berlumuran dengan kotor-kotoran. Seandainya dosa kita itu dibalas terus-menerus, tapi Allah membalasnya itu perlahan-lahan dikit supaya untuk ngasih tahu kita doang biar kita ngeh gitu, insaf. Insaf itu bahasa Arab. Insaf artinya sadar. Cara Allah ngebalas setelah sekian ratus kali kita salah ngelihat Enggak jaga mata, cuma sekali doang kelilipan. Sekali doang, cep, diucap langsung nyari apa? obat mata, ditaruh, udah aja bersih. Padahal kalau Allah mau balas yang serius, enggak kayak gitu tuh. Sekali lihat langsung matanya jendol gitu. Kan dulu suka ada orang yang kena mata apa besar gitu ya. Saya waktu kecil pernah suka gitu, setiap bulan rutin tuh ada aja setiap bulan karena enggak mampu menjaga pandangan. <laughs> usia kelas 5 SD lah ya. Masih kelas 5 ke bawah kelas 1, kelas 2 tuh selalu tiap bulan itu udah matanya bengkak. Sampai kata kakak saya mata bola piempong cenah. Terus sampai datang ke dokter ada yang diambil kayak virusnya gitu baru enggak pernah lagi alhamdulillah sampai sekarang. Nah, artinya kalau Allah mau serius ngebalas dosa kita harusnya kita enggak sempat ngelihat tuh. Udah aja langsung dikasih buta. Begitu kita salah ngelihat, buta udah langsung tapi waya'fu'ang angkasir, Allah maafin. Allah, dia melihat salah, udah biarin aja dulu. Melihat salah, biarin. Mungkin dia tadi uh, silap. Mungkin dia bentar lagi taubat. Mungkin dia bentar lagi minta ampun. Mungkin Allah yang maha tahu masa depan aja berhusnuzan. Allah tuh tahu kita gak akan minta ampun bentar lagi. Mungkin tunggu Ramadan baru minta ampun. Allah mungkin tahu bahwa kita akan minta ampun pulang umroh. Allah tahu bahwa kita akan minta ampun taubatnya itu usia 40 tahun. Kenapa Allah? Seperti berhusnuzan Oh bentar lagi dia istighfar Allah tuh luar biasa ya Coba kita tahu orang gak akan minta maaf sama kita Apakah kita akan bersukuzan sama dia Gak bakalan pokoknya saya tahu banget lah dia mah Itu sahabat saya banget dari kecil Orang-orang kayak gini mah gak akan minta maaf Kan kita yang gak tahu aja sok tahu Sehingga kita suuzan sama orang lain Allah tahu loh masa depan Gak ada yang tersembunyi dari Allah Masa depan itu bagi Allah kayak sedang terjadi Benar-benar tahu Karena Allah tahu ada hambanya yang lagi berbuat dosa Taubatnya mungkin 10 tahun lagi Taubatnya mungkin 20 tahun lagi Taubatnya mungkin akhir hayatnya Detik-detik mau sakaratul maut baru taubat Kenapa Allah berhusnuzan sama dia Tunggu ntar lagi dia mau minta ampun Malaikat nunggu Allah belum juga tuh Tunggu aja 2 hari Allah udah 2 hari, 3 hari, setahun, tahun, 2 tahun Sampai akhir hayat Pas dia bilang, ya Allah ampunkan kan sudah selesai. Tuh oh, Lihat tuh malaikat tuh kan, minta ampun kan. Allah gitu sama kita. Seolah-olah Allah itu gak tahu apa-apa. Saking baiknya Allah kepada ham, hamba. Makanya Allah katakan, Wa yafu sebetulnya Allah maafin banyak. Kita dosanya banyak, dibalasnya dikit. Tangan kita mungkin banyak dosa ke orang lain. Pernah mukul orang, pernah mencurangi orang dalam transaksi. Berkali-kali kita curang, dibalas sedikit. Paling kegoresan. Itu dosa tuh, jangan bilang kegores, ah kegores doang. Mungkin kalau secara perasaan sakit, anggap itu kecil, ah cuma kegores doang lah, tinggal dikasih apa e, obat dikit, atau gak usah diapapain juga, dikasih air liur kita kadang-kadang sembuh sendiri kan ya. Tapi kalau ngelihatnya dari sisi hakikat, sekecil apapun goresan yang mengenai jari kita, kita harus serius. Astagfirullahaladzim, ini benar-benar dosa nih. Bukan, astagfirullahaladzim, gitu aja nangis kan ya. Gak usah nangis, tapi insaf. Astaghfirullahaladzim. Ada juga orang yang cemen, gores dikit, nangisnya gerung-gerung, terus pakai perbannya sampai ke sini. <risas> Gak insaf. Jadi kalau bahasa orang Arab itu lebih besar perbannya daripada luka, lukanya perbannya sampai ke lengan, lukanya cuma ke gores dikit. Atau mungkin pas kita motong kuku ada yang nggak benar, kita nggak hati-hati, akhirnya keluar darah sedikit. Kita nggak perlu ngeluh, nggak perlu. Pasti kita juga gak akan ngerasa heboh banget Oh salah ini ya luka dikit Oke okay. tapi kalau urusan dosa Astagfirullahaladzim ini dosa nih Gitu Dan jangan lihat kecilnya Karena Allah memaafkan sebagian besar Cuma ngambil sedikit jatah Untuk menegur kita dengan cara memberi musibah Makanya ada seorang laki-laki Datang kepada Ali bilang gini Ya Abul Hasan Hurrimtu min qiyamin lail Walam adri limadah, wahai Abu Hasan Ali, saya itu enggak bisa sholat malam itu sekian lama, cuma saya enggak tahu kenapa. Kenapa saya kok enggak bisa sholat malam sekian lama, saya pasang alarm udah sudah sepuluh tuh, jam 2, 2 lewat 10, 2 lewat 20, 2 lewat 30, terus aja sampai subuh. Bunyi terus tuh alarm, tapi enggak bangun-bangun, kalau bahasa kita maya. Saya udah bang udah tidur awal supaya bisa bangun, enggak bangun juga. Saya udah uh, siangnya tuh olahraga biar capek sehingga tidurnya nyenyak supaya bisa bangun, enggak bangun juga. Kenapa ya ya eh, Abdul Hasan kok saya enggak bisa bangun malam? Kenapa? Kata Abdul Hasan, innaka rajulun qayyadatka dzunubuk. Kamu itu orang yang sudah diikat oleh dosa kamu. Jadi kalau enggak bisa bangun malam, dosa yang mengikat kita. Enggak bisa subuh Dosa yang mengikat kita. Kalau berkurang sedikit amal soleh yang sunnah dari yang yang biasa kita lakukan, dosa itu penyebabnya. Misalnya, sehari teman-teman tilawah satu juz. Eh, hari ini kurang dari target. Stop viralizing, pasti dosa. Kecuali satu hari bacanya satu ayat, kurang dari target. Eh, dosa juga. Atau enggak mbak nggak baca Quran? Apa targetnya? Makanya setiap kali berkurang, biasanya ta, apa duha. Hari ini enggak duha. Biasanya kobliyah hari ini enggak kobliyah Biasanya sedekah hari ini enggak sedekah Biasanya e, zikir sekian ratus sekian ribu kali Hari ini kurang misalnya Tidak terjadi satu hal yang tidak baik Baik itu musibah atau berkurangnya kebaikan Kecuali penyebabnya karena dosa Sampai hafalan Kalau merasa susah hafal Quran istighfar dulu Jadi sebelum kita Mencari ilmu itu istighfar dulu. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau bisa sebelum kita duduk dalam majelis ilmu, istighfar dulu minimal 100 kali. Kenapa? Enggak akan mungkin ilmu itu masuk ke dalam hati seseorang yang ada isinya dosa. Ilmu itu sensitif. Ilmu itu seperti uh, apa dia kan ala ilmu nurullah. Ilmu itu kan cahaya Allah. Dia itu sensitif banget. Enggak mau ke tempat yang kotor. Sehingga ketika dia mau masuk ke sebuah ruang hati, dan di hati itu banyak kotoran, ilmu akan keluar lagi. Masuk nih, ngelihat, wah gak nyaman nih kotor. Eh pergi deh, itu ilmu. Sehingga sebelum kita nuntut ilmu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sedikit aja ada dosa mempengaruhi ilmu di hati kita. Hafalan. Kalau kita susah ngafal Quran, pasti penyebabnya dosa. Bukan tekniknya yang kurang. Nyari metodologi ngafal Quran, senyaman apa, semudah apa. Kalau dosanya banyak, tetap aja susah. Di Gaza, Palestina, kenapa anak-anak Palestina yang terjajah, yang dibombardir sama Israel, yang hidupnya susah, makannya susah, ngafal Quran sebulan khatam 30 juz, satu hari satu juz. Ngafal tuh. Hari ini udah berapa juz? Satu juz ustad. Satu juz setengah, satu juz lebih sedikit, satu juz kurang sedikit. Pokoknya satu juz saja sehari. Satu bulan khatam. Jadi mereka ngafal Quran itu di kelas 6 SD ketika liburan sekolah akhir tahun. Itu waktu ngafal Qurannya anak-anak Gaza tuh. Pas sudah kelas 6 SD, mau naik SMP, pas liburan akhir tahun, sebulan, mereka pakai ngafal Quran di masjid. Pulang-pulang sudah hafiz. Paling-paling datang ke masjid, modalnya 1 juz, juz 30. Pulang, udah 30 juz. Berapa cepat kita menghafal ayat-ayat Allah? Karena menghafal al Quran itu bukan pakai IQ. IQ itu yang kesekian. Nomor satu adalah ketakwaan. Allah berikan ilmu itu kepada siapa yang Allah cinta cintai. Jadi kalau teman-teman ngafal Quran misalnya, Alif lamim, alif lamim, alif, apa ya setelah alif teh, nah susah, <laughs> separah itu, alif lamim saja lupa gitu ya, eh tadi alif, terus habis alif apa ya, nah ini berarti perlu taubat batan nasuhah, harus sujud dari pagi sampai sore, karena lam aja lu lupa, itu belum dikasih kaf hayain sod, belum lagi dikasih surat-surat yang susah. Jadi kalau misalnya ngerasa susah ngafal Quran penyebabnya karena dosa. Kayak Imam Syafi'i kan bayangin Imam Syafi'i datang ke gurunya, syakawtu ilaaka in ansu'i hifdzi. Aku curhat kepada guruku, ya guruku, kenapa akhir-akhir ini hafalan saya kok susah, berat gitu. Hadis-hadis yang udah saya hafal lupa. Karena Imam Syafi'i itu jarang lupa. Jadi sekali lupa itu heboh. Aduh lupa. Itu Imam Syafi'i, Syafi'i. Kalau kita sekali ingat heboh. Aduh ingat. Karena biasa lo lu, lupa, sekali-kalinya ingat. Wah hebat ya saya ingat hari ini. Eh. Nah ini Imam Syafi'i, aduh lupa. Datang ke gurunya langsung. Ya guru, kenapa saya akhir-akhir ini hafalannya? Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i hafalan itu buruk adalah masih menghafal ratusan ribu hadis Tapi disebut su'ul hifzi, buruk hafalannya. Gimana yang cuma hafal innamal amalu bin niyat? Itu sangat buruk hafalannya. Nah kata gurunya apa? Al-ilmu nurun. Wa nurullahi la yu'talil Ilmu itu wahai muridku adalah cahaya dan cahaya Allah itu enggak dikasih kepada pendosa. Lalu Imam Syafi'i pulang nangis panjang jalan dari rumah gurunya ke tempat pesantrennya nangis. Astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah pasti saya banyak dosa. Pulang sampai ke rumah langsung berwudu, salat taubat. Malamnya tahajud minta ampun kepada Allah. Lalu orang bertanya apa dosamu wahai Syafi'i kata dia kemarin saya gak sengaja lagi di pasar Ada seorang ibu-ibu lewat Terus ada angin kencang niup Dan kesingkap betisnya Betisnya kelihatan sekilas Terus gak sengaja cuma betis Nenek-nenek -nen Tapi langsung berasa Su'ul hif Buruk hafalannya Gimana yang lebih dari betis Sengaja ngepoin Bukan nenek-nenek Lama pula berkali-kali klik lagi klik. kumahata. Wah, memang enggak ada apa. Kalau kita enggak merasa, enggak Ustaz, enggak enggak ngaruh ngaru amat buat hafalan saya karena enggak ngafal. Imam Syafi'i itu ngaru karena beliau ha, hafal, jadi tahu apa yang berkurang. Kita mau kurang apa orang enggak ada isinya. Jadi sesuatu yang tidak ada isi tidak akan terasa kurang-kurangnya. Jadi orang yang imannya memuncak Begitu ada sedikit masalah tuh peka banget tuh Astagfirullahaladzim Buat kita karena imannya kosong Masalahnya banyak, biasa aja Ah saya mah yang kayak gitu-gitu udah gak ngaruh Nah ini masalah nih Kalau orang yang soleh Gak sengaja, Astagfirullahaladzim Kan kita ya heboh sendiri ya Ah udah gak usah lebay lah gitu aja Astagfirullahaladzim Nih nih ya, lihat nih punya saya nih Lebih parah dari itu, biasa aja saya mah Udah gak ngaruh yang kayak gitu-gitu, udah biasa soalnya Kenapa? Karena isi hatinya itu Tidak sepenuh orang yang beriman Jadi makin penuh kerasa kurangnya Makin tidak berisi tidak tahu apa yang yang hilang. Makanya istighfar. Dosa itu sangat tidak baik untuk kehidupan kita. Termasuk kata para ulama yang paling bahaya. Dosa itu mematikan hati dari sensitivitasnya. Nih teman-teman kalau kita tahu ya. Allah itu ngasih firasat kepada orang mukmin Sensitif. Indra ke. Indra bekti ajalah. <laughs> Indra aja dikasih. Gak tahu keberapa ya. Salah satu orang yang dikasih Indra ini basirah namanya atau firasah farasah farasa itu jadi bahasa Indonesia firasat Umar bin Khattab lagi di atas mimbar khutbah Jumat ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqati wahai manusia bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa terus Umar diam diam ngelihat ke ujung sana eh semuanya di balik bukit itu ke sana ke sana semuanya di sana terus sadar lagi wahai manusia lanjut gitu ya Setelah selesai khutbah, selesai sholat, orang-orang nanya, Ya Amirul Mu'minin, kenapa tadi kayaknya salah tema ya? Kok ganti gitu tiba-tiba kayak ada iklan gitu, kayak gak nyambung gitu. Kata Umar, saya tadi diperlihatkan oleh Allah, kaum muslimin yang sedang berperang di Qadisiyah, namanya Perang Qadisiyah. Melawan pasukan Persia dan waktu itu paling banyak korbannya. Bayangin korban dari kaum muslimin aja, ada 8.000 orang syahid dalam perang itu. Dan dulu itu banyak. Tapi yang dari kalangan orang Persia tiga ribu lebih banyak. Tapi tetap aja jumlah kaum Muslimin yang syahid bah, banyak. Itu perang paling berat. Kaum Muslimin terdesak sehingga ketika kaum Muslimin terdesak mereka nggak tahu harus lari kemana. Allah perlihatkan kepada Umar dibuka tabir tiba-tiba bisa ngelihat live dengan layar yang 4D gitu. Bisa langsung kayak ngerasa ada air se, kayak Matrix ya. Udah ngelihat langsung. Ya kaum muslimin, semuanya di balik bukit itu. Naiklah ke bukit itu kata Umar. Umar bisa ngelihat langsung. Para sahabat kan enggak langsung bisa percaya nih. Ini benar enggak ya? Jangan-jangan halusinasi atau apalah ya. Pas udah selesai perang Qadisiyah, pasukan kaum muslimin pulang ke Madinah, mereka cerita. Jadi kayak cerita e, gimana proses kemenangan terjadi. Waktu itu suatu hari di hari Jumat, kami sedang berperang kata mereka. Dan saat kami saat sedang berperang itu kami terdesak dan hampir saja kami terbunuh semuanya. Tiba-tiba kami mendengar suara Umar, Amir Al Mukminin, berteriak mengatakan, Wahai kaum Muslimin, sembunyilah di balik bukit itu sehingga akhirnya kami semuanya naik ke atas bukit dan sembunyi di sana dan selamat. Berarti suara Umar sampai ke Persia dari Madinah bayangin. Kalau sekarang mungkin kita nggak bisa ngebayanginnya pakai kemampuan teknologi. Dulu tidak ada secanggih sekarang teknologi. Tetapi teknologi Allah lebih dahsyat lintas zaman. Kalau orangnya soleh, masalahnya kenapa kita jadi ribet dengan teknologi habis baterai segala macam. loss sinyal. Karena iman kita lemah, sehingga kita mengandalkan teknologi. Dulu mereka mengandalkan Allah karena imannya kuat. Masalah dikit, ya Rabbi, selesai. Ini Umar, bisa basuhi ya, Karena Umar itu Allah maafkan dosa-dosanya ahlu badar. Setan kalau udah lewat, tanya dulu ke temannya. Eh tadi Umar lewat situ gak? Kenapa? Saya gak mau kalau udah Umar lewat gitu. Umar lewat, setan langsung lari. Kalau dia lewat satu gang ada aroma tubuh Umar, wah ini pasti Umar nih baru lewat. Lari, lari, lari. Kabur aja setan. Kita dicari sama setan dia lewat situ enggak? Lewat. Ya udah, saya. Eh, malah nyari ki, nyari kita gitu. Ah, ini kayak aroma-aroma parfumnya Hanan Ataki nih. Ah, ayo, ayo sini sini sini. Cari saya, setan. Mau syahadat, Ji. <laughs> nih Umar ya. Terus ada lagi Umar. Pernah Uh, Gubernur Mesir, Amrul bin As, di Mesir itu musim kemarau panjang, nggak turun hujan sama sekali. Sampai-sampai sungai Nil itu jadi sad, airnya habis. Akhirnya Amir uh, Gubernur Mesir kirim surat kepada Umar, ya Amirul Mu'minin, di Mesir sudah lama nggak turun hujan. Berikanlah kami solusi, apa yang harus kami lakukan? Solat Istisqo sudah. Kemudian apa berdoa sudah segala macam udah tapi enggak turun-turun hujan sampai orang Mesir hampir syirik menyembah nenek moyang Pas surat itu sampai kepada Umar Umar langsung ngebalas surat itu dengan kalimat doa Bismillahirrahmanirrahim kalau surat saya sampai kepada kamu bacakanlah doa ini Doanya yang Umar yang tulis ya Allah berikanlah hujan kepada penduduk Mesir amin Itu doa-doa Umar tuh Dikirim ke Mesir Pas malamnya sampai ke Mesir dibaca oleh Amr bin Ash dibuka Terus dia bacakan, Umar berdoa, Ya Allah turunkanlah hujan untuk penduduk Mesir. Saat detik itu juga turun hujan, bayangin. Sampai sungai Nil penuh dan meluap airnya ke kebun-kebun orang-orang Mesir sehingga mereka semuanya bertakbir. Ini presiden yang beriman tuh kayak gitu tuh. Enggak, wah oh, ini gimana nih minta bantuan ke PBB segala macam, datangkan investor apa segala macam. Enggak, datangkan dulu pencipta langit dan bumi. Allah yang akan mendatangkan asbab. Kalau Allah sudah berkenan, Allah punya banyak cara. Dan tidak pakai cara juga bisa buat Allah. Allah cuma bilang kun, jadi itu. Cuma mungkin kenapa tidak jadi kun di hadapan kita? Karena kita tidak pantas melihat kunnya Allah SWT. Kita tidak pantas melihat kunnya Allah. Bukan kun itu tidak terjadi di zaman kita. Kenapa itu terjadi di zaman sahabat? Karena mereka pantas untuk melihat itu. Keimanannya, keimanan yang sudah pantas. Levelnya segitu. Kalau kita gak bisa ngelihat kun yang sehebat itu, minimal melihat amazing, miracle dalam kehidupan kita. Gak sampai ke kun-kun banget lah, setengah kun lah ya. Ada usaha dikit maksudnya, kalau kun kan gak ada usaha sama sekali nih, murni, jadi aja. Kalau setengah kun mah, ada usaha dikit tapi yang terjadi lebih besar daripada yang kita usahain. Itu mah untuk level kita, itu juga jarang umar. Ada yang datang ke umar, sakit perut, gitu-gitu. Mau nanya, Mabik, kenapa kamu sakit perut? Udah dikasih apa? Udah minum madu, udah ini segala macam perobatan. Nggak bisa. Dipegang sama Umar. Alhamdulillahirrahim, alhamdulillahirrahim. Begitu. Hah, udah sembuh. Lebih sehat dari sebelum dia sakit. Akhirnya banyak yang datang ke Umar. Umar buka klinik jadinya ya. <gak> oh, datang. Eh, kalau kamu sakit ke Umar aja gitu-gitu. Tapi Umar menolak. Kenapa? Mereka tidak mau dikultuskan. Kalau sekarang kan kita gampang tuh, ada apa, ponari sweat ya. Orang berbondong-bondong datang, eh ini ponari sweat. Kalau gak ada ponari sweat kita pakai yang lain. Misalnya pokoknya kayak gitu aja. Ngerasa bahwa ini bisa jadi kayak celah bisnis gitu. Ngumpulin, bawa oh, uang ke saya 1 miliar nanti saya gandain misalnya. ya Jadi 10 miliar. Itu di zaman kita, kalau dulu begitu orang tahu dia bisa ngobatin penyakit, dia mengatakan Allah yang menyembuhkan, saya tidak tahu apa-apa, udah pergilah, minta ke Allah gitu. Terus begitu Umar yang sakit, orang-orang yang tadi disembuhin oleh Allah lewat Umar, datang ke Umar, ya Amir al-Muminin kenapa sakit, sini kami bacain al-fatihah, bacain amir-amirnya. Wah keliling gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirahim, waladhalin, gimana Amir al-Muminin? Gak ngaruh biasa aja. <laughs> Wah berarti doa mereka gak seperti Umar, akar Umar baca sendiri. Udah lah, saya bisa sendiri. Kalau bahasa kita mah ini menunjukkan betapa mudahnya urusan orang yang sudah Allah ridhoi. Tapi kalau dia masih banyak masalah, Allah ber beresin dulu masalah dosa-dosa dia. Saya pernah juga cerita Utsman bin Affan, ini juga yang dikasih basirah sampai bisa kayak gitu kalau enggak punya dosa. Yang menghalangi kita melihat kebenaran, dosa. Yang menghalangi kita melihat keajaiban Allah, dosa. Mata kita tuh enggak bisa melihat sesuatu yang Uh, hakikat itu karena mata kita tuh dirabunkan oleh dosa-dosa. Kayak orang, kayak saya misalnya minus gara-gara mungkin uh, dulu makannya gak sehat, terus suka apa misalnya uh, tidur kemalaman atau apalah ya, saya gak bilang baca, senang membaca ya, karena gak terlalu senang juga. Paling kehidupannya gak sehat, kurang makan sayur mungkin, kurang apa dan segala macam akhirnya. Jadilah hasil dari kehidupan yang tidak sehat, dosa-dosa itu, matanya rah, rabun atau minus Begitu juga mata batin, mata basiroh, dia akan menjadi rabun lama-lama gak kelihatan apapun. Gara-gara terlalu banyak dosa. Seandainya kita tidak banyak dosa, serik istighfar, Allah akan buat bening tuh basirohnya. Bisa ngelihat yang tidak orang lain bisa lihat. Apa yang orang lain gak bisa lihat? Hakikat. Kayak misalnya Usman bin Affan lagi ta'lim kayak gini tiba-tiba ada yang datang ternyata salah satu yang baru datang itu sebelum masuk masjid di luar masjid dia nggak sengaja ngelihat seorang cewek ketiup angin kesingkap angin akhirnya rambutnya kelihatan nggak sengaja sekilas cuma rambut doang cuman karena dia anggap itu dosa kecil dia nggak istighfar langsung masuk masjid ah dosa kecil lah baik weh gitu ya masuk aja masjid pas dia masuk ke masjid Usman langsung ngelihat ke arah dia Usman bilang apa yang kenapa kita masih ada, kenapa masih ada orang yang masuk ke dalam majelis kita sedangkan di dalam matanya ada bekas dosa? Usman tuh nggak ngelihat tadi kejadiannya. Tapi Usman bilang kenapa masih ada yang masuk ke dalam majelis kita sedangkan di matanya masih ada bekas zina? Kata Usman bukan dosa, bekas zina. Orang itu langsung kaget. Ah, tahu dia? Terus kata dia, ya Amirul Mu'minin, apakah telah turun wahyu kepadamu setelah Rasulullah? Kok kamu tahu gitu? Kan cuma Rasulullah yang dapat wahyu. Kata Utsman, "Ittaquu farosatal mu'min." Hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Makanya saya agak-agak apa? Deg-degan kalau ketemu orang saleh. Niatnya entar tahu lagi dosa-dosa saya, gitu ya? Makanya kalau ketemu orang soleh saya mah enggak mau mendekat, dari jauh aja. Kalau ketemu itu pun enggak akan saya minta nasihat lama-lama. "Syekh, doain saya ya. Udah pergi aja. Jangan sampai, Syekh, tolong lihat saya." Kata dia, wah kamu mah dosanya ini-ini, kan gak enak tuh. Makanya kalau ketemu orang soleh agak ngerasa kayak gak pede gitu. Karena saya pernah tuh di Mesir ketemu orang soleh, dia gak suka sama saya. Jalan kita bertiga nih. Hanan, Hasan, Harun. Tiga hak. Hanan Indonesia, Hasan dari Kongo, Kongo Demokrati. Zaire dulu namanya, Harun dari Madagaskar. Nah, dan saya paling ganteng di situ ada teman saya dari Kongo sama Madagaskar, Hasan dan Harun. Nih Dua orang ini soleh banget. Ziarah silaturahim ke rumah seorang ulama. Eh kita ke ulama yuk. Ayo saya ikut aja. Sliding semuanya. Pas sampai di rumah ulama, mereka diajak ngobrol sama ulama itu. Gimana Hasan, gimana Kongo, gimana Harun, gimana Madagaskar, gimana belajarnya, apa yang masalah dalam belajar. Terus didoain, saya dicuekin. Tadi warok. Syekh. Eh gimana Harun, eh, saya di situ. Sheikh, saya saya boleh tanya e, Hasan gimana? Aku mau ditanyain. lah saya dicuekin aja tuh sama Syekh itu. Begitu saya pulang, kan saya bete juga tuh dicuekin. Akhirnya saya pura-pura sementara saya keluar dulu. Saya duduk aja di teras enggak mau ketemu bete sama dia. Pas sudah pulat mereka cerita, "Tahu enggak kenapa kamu dicuekin? Kamu harus banyak istighfar," kata dia. "Oh, gitu. Masa dia tahu?" Bisa aja dia tahu. Astaghfirullahalazim. Nah, saya terus memperbaiki diri. Selang beberapa lama kemudian diajak lagi ke Syekh itu ahlan wassalam, hanan, dipeluk-peluk, gitu, waduh berarti selama ini benar karena dosa dan begitu udah banyak istighfar beliau bisa gak tahu gimana ceritanya dan itu saya alamin sendiri itu ulama yang mungkin orangnya memang di atas rata-rata ke dan ulama kayak gini biasanya gak terkenal bukan selebgram, followersnya paling dua <laughs> kalau yang banyak followersnya mah kurang soleh ya kalau yang soleh biasanya followersnya dua paling istrinya Istrinya. <laughs> Kalau yang followers banyak, tapi nggak ada istrinya, eh, buat apa ya? Followers berapa followers? 50 ribu. E, apa? Ada istri di situ? Nggak ada. Belum ngefollow. Kok belum ngefollow? Belum ada. Soalnya kan ya. Jadi belum ngefollow. Ngefollow. Ini followersnya dua doang. Ini ulama yang luar biasa. Makanya teman-teman, yuk kita banyak istighfar, tinggalkan dosa min awalil khair anta awal dari setiap kebaikan itu tinggalkan dosa kata para ulama tidaklah seseorang mendapatkan kemalangan hidup kecuali karena do, dosa tapi kalau dia ngerasa gak ada kemalangan mungkin dia sudah kena istidroj atau baroah na'uzubillah Allah gak peduli sama dia ini lebih bahaya lagi nih jadi masih beruntung orang yang ada kemalangan hidup berarti Allah masih peduli dikasih peringatan supaya dia bertobat justru kalau Allah udah cuekin dia kalau Allah udah cuek, siapa lagi yang kita harapin selain Allah? coba? Jangan sampai Allah cu cuek. Dan kalimat Allah cuek itu, minallah Allah udah angkat tangan, udah gak peduli. Terserah lo deh mau ngapain. Terserah kamu mau pengen apa, dikasih semuanya. Tapi semakin dikasih, semakin nikmat hidupnya, semakin dia jauh dari kebenar, kebenaran. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa. Dan teman-teman, saya ngajak kepada semua teman-teman yang ada di sini dan yang bisa melihat lewat streaming atau live. Jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di Irak, di Rohingya. Kita aja yang mungkin enggak tahu kondisi terkini dari uh, sana karena sedikit sekali media yang ngeliput. Seandainya kita ngelihat oh itu luar biasa. Kasihan sekali keadaan mereka. Seperti yang tadi sore sempat saya posting juga, itu hanya salah satu contoh gimana seorang bayi, itu bayi umur sekitar dua, kurang dari 2 tahun nangis di atas foto ayahnya karena kangen dengan ayahnya yang sudah terbunuh. Itu luar biasa kondisi. Dan anak-anak kayak gitu banyak, masih ada lagi yang uh, ya, nangis sendiri karena ayahnya terbunuh, ibunya terbunuh, kakak-kakaknya semuanya terbunuh seketika di depan matanya karena kena bom dari jat tempurnya Rusia. Cuma dia yang selamat dan selamatnya pun udah cacat, kakinya putus, matanya buta. Nangis, apa ya ummah, ya ummah gitu. Ummah itu artinya ibu. Ya apa uh, ya abati, ya abati, ya abati gitu. Terus manggil kakak ya uhta, ya uhta, akhwati, akhwati. Kondisi mereka luar biasa. Kita berharap, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kalau saya tiap pekan ngomong kayak gini tu bukan berarti kita melupakan juga kondisi di negara kita. Cuman kalau mau dibandingin, kondisi sana tu lebih parah daripada kita. Kita mah paling lapar, sakit, tapi kan kita nggak terjajah. Kalaupun ada istilah terjajah paling terjajah, ekonomi atau apalah itu mah masih kiasan lah ya walaupun terjadi. Tapi kalau di sana fisik, mental bayangin dengerin suara bom aja udah. Karena saya pernah tinggal di konflik ketika di kampung saya dulu di Aceh terjadi konflik kita lagi di pesantren. Di belakang pesantren saya kontak senjata, GAM sama TNI. Kalau udah kontak senjata kita tiarap semua, pas bangun dari tiarap pagi-pagi di dinding pesantren kita tuh udah banyak bekas peluru. Kalau enggak tiarap bahaya itu dengar gitu aja itu bisa beban psikologinya tuh luar biasa bisa mentalnya bisa harus ke psikiater saking terbeban apalagi yang udah ngelihat langsung keluarganya terbunuh di depan mata mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada mereka kemenangan kepada kaum muslimin dan tentunya untuk bangsa Indonesia Allah berikan keamanan jangan sampai terjadi huru-hara konflik atau perang saudara dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita seorang pemimpin yang taat kepada Allah dan adil kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, hamdan kathiran ta'iban mubarakan fi, Kama yuhibu rabbuna wa yarta. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa lakasyukru lakal hamdu ala ni'mati Allahumma ij'alna lak dhakkarin lak shakkarin ilayka munibin wa alayka mutawakkilin Allahumma fir lana Allahumma fir lana dhunubana wa ya rabbana wa ya allah Allahummaghfir Rabbana afir lahumā warhamhumā kamā rabbayānā ṣighārā irham wālidaynā yā ya rabbanā yā ya raḥmān yā ya raḥīm irham ummahātinā warḥam ābāhanā warḥamhumā yā ya allāh warḥamhumā yā ya raḥmān warḥamhumā yā ya raḥīm allāhumma Warhamu ma, wa'aafshima wa'afo'anhu ma, wa'akrimnu zulhu ma, wa'wasya maduhalhu ma, wa'qishluhu ma bilma yuathalji walbarad, wanakhih kama yunakhsa ub alafiyadu min aldenas. Allahumma j'al kabruhu ma min riad aljannah. ولا تجعل قبرهما حفرة من حفر النيران ارحمهما يا ربنا ارحمهما كما ربنا صغارا ارحمهما كما ربنا صغارا يا رب اللهم فإنهم عبادك فإن كانوا مصيئون فطهرهم وإن كانوا مصلحون فتقبل منهم Nuhai Allah Tuhan kami Yang maha pengasih lagi maha penyayang Yang maha luas kasih sayangnya Yang maha luas rahmatnya Yang kasih sayangnya mendahului kemurkaannya Yang kasih sayangnya meliputi langit dan bumi Tidak ada satupun makhluk yang hidup di dunia ini yang tidak merasakan kasih sayangmu, Ya Allah Bahkan sampai seekor semut yang kecil Bahkan yang lebih kecil dari itu pun Merasakan kasih sayangmu, Ya Allah Setiap hambamu merasakan kasih sayangmu, Ya Allah Engkau bagikan kasih sayangmu kepada semua makhlukmu Yang ada di langit dan di bumi, Ya Allah Maka janganlah engkau mengharamkan kami Dari kasih sayang itu, Ya Allah Janganlah engkau jadikan kami termasuk pengecualian dari orang-orang yang engkau sayangi, Ya Allah Jangan hapus nama kami dari daftar orang-orang yang engkau cintai, Ya Allah Jangan hapus nama kami di antara nama-nama orang yang engkau ritoi, Ya Allah Duhai Tuhan kami Tuhan pencipta alam semesta Tuhan maha pemilik alam semesta Duhai pemelihara alam semesta Duhai yang maha lembut Duhai yang maha baik Duhai yang maha mulia Duhai yang maha bijaksana Ampunkanlah dosa kami ya Rabbana Kami takut dengan dosa-dosa itu Engkau akan marah kepada kami suatu saat ya Allah Ya, ya, kalau saat, kalau hari ini hidup kami masih nyaman, hidup kami masih segalanya terpenuhi. Sedangkan kami punya banyak dosa, itu karena Engkau masih menunggu taubat dari kami. Itu karena Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami. Jangan sampai Engkau mencabut kebaikanmu itu dari kami, Ya Allah. Jangan sampai engkau murka kepada kami Ya Allah Janganlah engkau murka kepada kami Karena dosa-dosa kami Tak mampu kami menahan diri dari murkamu Ya Allah Tak mampu kami untuk mendapatkan kemarahanmu Ya Allah Tak mampu kami menanggung azabmu Ya Allah Tidak ada seorang pun dari kami yang mampu Ya Allah Janganlah engkau mengazab kami Karena dosa-dosa kami Ampuni kami Ya Allah Ampunilah kami ya Allah Kami kadang tidak sadar betapa besar dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah Seandainya engkau mau memperlihatkan dosa-dosa kami Mungkin kami tidak akan bisa bangkit karena beban dosa yang engkau pikulkan di atas pundak kami ya Allah Tidak ada seorang pun dari kami yang bisa bangun dari terbaringnya karena ditindih oleh dosa-dosanya ya Allah Ya Mungkin satu orang saja di antara kami dosanya telah memenuhi langit dan bumi. Apalagi jika dosa-dosa itu dikumpulkan dari setiap orang di antara kami. Ya Tetapi Engkau Maha pemurah. Kemurahan dan kasih sayang malah yang kami harapkan, ya Allah. ya Allah. Kami pun belum tahu, Ya Allah. Apakah kami bisa bertobat dengan taubatan nasuha? Kami pun belum yakin, Ya Allah. Ya Apakah kami sudah kuat azamnya untuk benar-benar meninggalkan masa lalu dan dosa-dosa itu Kami belum yakin, Ya Allah Kami belum yakin apakah kami benar-benar akan bisa menundukkan pandangan kami Kami belum yakin apakah kami benar-benar bisa menjaga lisan kami Kami belum yakin apakah kami benar-benar bisa menjaga hati dan fikiran kami Kami belum yakin, Ya Allah tapi adakah pilihan bagi kami selain meminta ampunan-Mu, Ya Allah? Tidak ada pilihan lain kecuali kembali hanya kepada-Mu, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami di masa lalu. Dosa-dosa yang membuat kami malu untuk mengingatnya. Seandainya dosa itu menjadi warna hitam di wajah kami. Pasti kami menjadi orang yang lebih hitam daripada budak-budak Habasyah, Ya Allah. Pasti wajah kami lebih hitam daripada arang Ya Allah. Terlalu banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan selama ini ya Allah Diam-diam kami bermaksiat di dihadapanmu ya Allah Seolah-olah engkau tidak melihat padahal kami tahu engkau maha menyaksikan ya Allah Diam-diam kami melakukan dosa ketika semua yang lain tidak melihat kami Padahal engkau maha memandang segala sesuatu ya Allah Kami telah membohongi diri kami sendiri ya Allah Ampunkanlah dosa kami Rabbana Ampunkan dosa ibu kami, Ya Allah Ibu kami, Ya Allah Kami sangat mencintai ibu kami, Ya Allah Walaupun kami tidak pandai menunjukkan Cinta kami kepadanya, Ya Allah Kami mencintai ibu kami Diam-diam, Ya Allah Walaupun kami tidak tahu bagaimana mengatakan cinta ini kepadanya, ya Allah. Walaupun kadang kami tidak pandai mengekspresikan wajah kami di hadapannya yang membahagiakannya, ya Allah. Tapi Engkau Mahatau isi hati. Demi Engkau yang tidak yang tidak ada sesuatu yang lebih hebat darimu, ya Allah. Kami bersumpah kami sangat mencintai ibu kami, ya Allah. Diam-diam kami mencintainya. Tapi kami sedih ya Allah Kami tidak mampu membalas kebaikan ibu kami Tidak ada satu hari pun yang bisa kami balas kebaikan ibu kami ya Allah Sehari kehidupan ibu kami lebih berharga dari seumur hidup kehidupan kami ya Allah Sehari saja ketika ibu kami mengandung kami dalam kepayahan demi kepayahan. Itu lebih berharga dari segala kehidupan kami, Ya Allah. Lebih berharga dari semua harta yang pernah kami berikan. Lebih berharga dari semua perhatian yang pernah kami curahkan. Lebih berharga dari semua kesabaran yang pernah kami tahan untuk kesalahan ibu kami. Sekali saja ibu kami mengandung kami itu lebih baik dari seumur hidup kami. Berbuat kebaikan baginya, Ya Allah. Satu tetes Asi yang diberikan ibu kami Kepada kami ya Allah Itu dia peroleh dengan Usaha yang luar biasa ya Allah Dia makan segala sesuatu Yang bisa membuat dia bisa memberi Asi yang baik untuk kami ya Allah Dia tidak peduli dengan tubuhnya Yang menjadi gemuk demi ya untuk memberikan Asi yang cukup bagi anaknya ya Allah Dia tidak peduli Tentang dirinya bahkan dia Melahirkan kami dengan taruhan nyawa dia melahirkan kami dengan taruhan nyawa, ya Allah. Tidak pernah sekalipun Dia menyalahkan kami, ya Allah. Bahkan Dia tidak pernah mengungkit-ungkit jasa kebaikan itu di hadapan kami, ya Allah. Baru sekali kami berbuat baik kepada ibu kami, kami menceritakannya kepada semua orang, ya Allah. Baru sekali ibu kami berbuat salah, kami mengeluhkannya di hadapan semua orang, ya Allah. Berapa kali kami berbuat salah di hadapan ibu kami... ...tapi tidak pernah ibu kami mengeluh di hadapan siapapun, ya Allah. Betapa durhakanya kami sebagai anak, ya Allah. Baru sekali kami memberikan hadiah kepada ibu kami. Kami ingat seumur hidup kami. Padahal hadiah yang diberikan ibu kami... ...dengan melahirkan kami, menyusui kami, mendidik kami, membesarkan kami... ...menjaga kami bahkan dari gigitan nyamuk... Tidak ada yang bisa kami balas. Tapi ibu kami tidak pernah mengungkit-ngungkitnya ya Allah. Kalau dia kecewa dia hanya menangis ya Allah. Kalau dia sedih dia hanya diam ya Allah. Tidak pernah dia mengungkit-ngungkit jasanya di masa lalu di hadapan kami. Karena dia menjaga perasaan kami anaknya. Tetapi kenapa kami tidak menjaga perasaan ibu kami ya Allah. Ampunkan dosa kami yang durhaka. Mungkin dosa itu saja sudah cukup alasan bagi kami menjadi ahli neraka, Ya Allah. Belum lagi dengan dosa-dosa yang lain. Yang kami tidak berani menyebutnya satu persatu, Ya Allah. Ampunkan kami, Ya Allah. Mungkin seumur hidup kami jika kami hanya beristighfar saja belum cukup untuk menembus kesalahan-kesalahan kami. Apalagi kami hanya beristighfar, mungkin hanya seminggu sekali ya Allah. Bahkan setiap hari selama hidup kami beristighfar, bahkan kadang tidak cukup untuk menebus kesalahan kami. Ampunkan kami ya Allah. Belum lagi dosa kami kepada ayah kami. Yang diam-diam tidak makan seharian demi membawa makanan untuk keluarganya yang mungkin di, di tempat kerjanya... dia dimarahi oleh orang lain... dimarahi oleh atasannya... dimarahi oleh pelanggannya... dimarahi oleh teman bisnisnya... dimarahi di jalan oleh orang-orang yang... yang dengki kepadanya... dimarahi oleh tetangga... bahkan dimarahi oleh anaknya sendiri... tapi dia tetap... membesarkan kami dengan tulus hati ya Allah... kami tidak tahu persis... apa yang dialami oleh ayah kami di tempat kerjanya... Kami tidak tahu persis betapa sulitnya baginya mengumpulkan nafkah untuk anak-anaknya. Untuk kami sekolah, untuk kami makan, dan untuk kami berobat ketika kami sakit. Kami tidak tahu. Pasti ayah kami pernah, Ya Allah. Dalam keadaan sakit, lemah, yang harusnya dia istirahat di rumah. Dia paksakan untuk bekerja. Karena dia pikirkan bahwa akhir bulan harus membayar sekolah kami. Dia tidak pernah mengungkit itu, Ya Allah. Pasti ayah kami pernah, Ya Allah. Hari ketika dia tidak sanggup untuk berdiri, dia memaksakan berdiri dan bekerja. Karena harus mengumpulkan target akhir bulan untuk membayar sekolah kami. Ya Allah. Mungkin ayah kami pernah menangis di tempat kerjanya. Tetapi ketika dia datang ke rumah, dia ceria. Dia ingin memberikan rasa nyaman bagi keluarga. Dia tidak pernah mengeluhkan perihal pekerjaannya kepada kami. Dia tidak pernah menyebutkan kesusahannya kepada kami, sehingga kami tidak tahu bahwa sebetulnya dia adalah yang paling banyak berkorban untuk kami, ya Allah. Ampunkan dosa ayah kami, ya Allah. Meskipun kami tidak tahu dan tidak menyadari betapa banyak jasaannya bagi kami ya Allah. Tapi berikanlah kebaikan kepada dia melebihi kebaikannya kepada kami ya Allah. Jadikanlah ayah ibu kami ahli surga ya Allah. Jadikanlah keduanya ahli surga ya Allah. Ya robbana. Bantulah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. sedih bagi kami tidak bisa datang ke sana untuk membela mereka kami tidak punya kemampuan kami tidak punya kemampuan fisik, kami tidak punya keahlian, kami tidak punya kelebihan harta yang bu bisa membuat mereka terbantukan dengan apa yang kami lakukan, ya Allah kami tidak tahu harus membantu mereka dengan cara apa selain mendoakannya ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestina di Suriah di Aleppo di Homs, di Irak dan saudara-saudara kami yang terzalimi dianiaya, rohinya, ya Allah ya Allah beri petunjukmu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia bangkitkanlah Islam di Indonesia di tangan anak-anak muda, ya Allah bangkitkanlah di antara anak muda itu pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu, ya Allah Pemimpin-pemimpin yang takut akan azabmu, Ya Allah Yang dia lebih takut kepada Tuhannya daripada kepada atasannya, Ya Allah Yang dia lebih takut kepada azab narakamu daripada ancaman-ancaman manusia, Ya Allah Yang dia lebih takut kepada penciptanya daripada musuh-musuh agamanya, Ya Allah Anugerahkanlah untuk kami pemimpin yang berani, Ya Allah Yang bijaksana, Ya Allah Yang adil, Ya Allah Yang mulia dan jujur akhlaknya, Ya Allah Berilah petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami saat ini, Ya Allah Sayangilah pemimpin kami, Ya Allah Janganlah engkau biarkan mereka jauh dari agamamu, Ya Allah Ketuklah hati mereka, Ya Allah Kami tidak mau mendoakan keburukan bagi pemimpin kami, Ya Allah Kami tidak mau mendoakan kecelakaan bagi pemimpin kami Bagaimanapun kami merasa terzalimi, Ya Allah Kami mendoakan kebaikan untuknya Karena kami mencintainya karenamu, Ya Allah Berilah rahmatmu kepada pemimpin kami Beri hidayahmu Jadikanlah dia pemimpin yang solih Dan engkau rizai, Ya Allah Ya Rabbana Ajib doa dua'ana, Ya Allah Engkau maha mendengar Maka dengarkanlah doa kami Engkau maha kuasa Maka ijabahlah doa kami, Ya Allah Rabbana atina fid dunia hasanah wafil akhirati hasanah wa kana adzabannar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh